Berkorban adalah kata yang sangat mudah diucapkan, sering kedengaran, tetapi sulit untuk ditemukan, jauh dari kenyataan. Mengapa? Karena berkorban bukanlah selera manusia masa kini yang selalu belajar dan mencari bagaimana memuaskan diri mengabaikan orang di sekitarnya. Berkorban bukan tipe manusia modern Yang justru berlomba mencari keuntungan Dengan sejuta cara tak diperdulikan Oleh karena itu kata berkorban yang sangat mudah diucapkan Tapi sulit ditemukan akan terus mengalir Tak hanya dari orang biasa Para pemimpin pun mengucapkannya Dan pemuka agama seakan berlomba tak kalah Tetapi lagi-lagi yang ada hanyalah kehampaan karena terlalu sulit menemukan di mana letak pengorbanan. Akankah pengorbanan menjadi barang mahal yang tidak terbeli? Mungkin saja itu terjadi, namun satu yang menggugat hati jangan kita ada dalam barisan yang hanya mampu mengucapkan tapi tidak melakukan. Karena itu belajarlah Supaya dunia punya harapan Tak sulit menemukan orang yang berani berkorban Singa ada pengharapan akan masa depan Karena tanpa keberanian berkorban Hidup hanya penuh dengan kebencian Jangan lagi pernah ia menjadi sekedar kata yang mudah Tapi biarlah ia menjadi satu nyata yang mudah ditemukan dalam perjalanan kehidupan berkorban sudah semestinya kita berani bukan hanya mengucapkan tapi juga melakukan bersama saya Bigman Sirai